Wong Jawa iki senengane do jarah Wali Songo. Wali Songo kan berarti lunga niki safar ni, rihal ni. Berarti nek coro Ibnu ora, ora oleh. Maka dari sini kita harus paham betul bahwa latar belakang perbedaan ini karena ini lho, mohon maaf, ya. Komentar Ibnu Taimiyah dalam menyikapi hadis la to ini. Nah lalu kemudian muncul lagi permasalahan We saiki ni, Kita tidak melakukan bepergian Ziarah ke Rasulullah Nah ini kan tak mungkin sebenarnya Ta'wil-ta'wil -ta yang seperti ini jauh dari Jauh dari rasio dan jauh dari logika Seperti ini contohnya Ahlul Madinah, penduduk Madinah Jika berziarah ke makam Rasulullah itu sunnah Karena apa? Karena tidak saduri hal bahasanya Karena tidak melakukan perjalanan yang jauh Berarti kalau ada orang yang berada di luar Madinah Seperti orang Indonesia Kita wisata religi misalkan Memang niat pertamanya ini Kuangan karo Kanjeng Nabi Akhirnya apa? Tujuan utamanya zaraf ke makam Rasulullah Di samping nanti akan melakukan umroh Berarti Kalau menurut versi Ibu Temiah Hal ini seperti ini dilarang Maka akan menjadi berbahaya sekali Nah setelah dikontrol oleh Syekh Tatiuddin As-Subuki Lewat kitab Shifa Usikom, Us Lalu ada lagi yang lebih panas lagi Ngompor-ngompori umat Yaitu muridnya Ibn Temiah Yang bernama Syekh Muhammad bin Ahmad Ibn Abdil Hadi Atau yang terkenal dengan Ibn Abdil Hadi Dia mengarang sebuah kitab Namanya As-Sarim Al-Mungti Firrod di ala Subuki Oke okay, situ memang yang namanya Ibnu Abdil Hadi dalam rangka untuk membela gurunya Tapi ternyata di dalam pembelaan tersebut Ibnu Abdil Hadi ini sudah masuk dalam ranah melecehkan sosok yang bernama Syekh Tatiuddin As-Subuki Oke okay, jadi di dalam Islam itu membela inti soru Madahi itu kan memang sebuah kewajiban bagi santri. Tapi jika sudah masuk dalam ranah mencaci dan mencela orang lain, ini yang tidak diperkenankan. Nah di sini Ibnu Abdul Hadi lah yang kemudian diikuti oleh generasi-generasi sekarang, termasuk tadi Ustadz Khalid Basalama, sehingga dijadikan pegangan bahwa kemudian mereka menganggap bahwa Dalam masalah ziarah kubur yang disertai dengan safar bepergian Ini adalah perkara yang haram Dan mereka hanya menganggap bahwa kesimpulan ini hanya satu Yaitu kesimpulan mereka dan kesimpulannya Ibnu Taimiyah yang dibela oleh Ibnu Abdil Hadi Sementara pendapat yang lain ini dikesampingkan Yang sehingga perbedaan ini Jika kita simpulkan Ini adalah perbedaan Dalam ranah Hukum far'i Hukum cabang Sehingga Jika ada khilaf di dalam masalah Hukum far'i Tidak boleh kemudian Orang yang berselisih Dikatakan sebagai Orang yang sesat Apalagi dikatakan sebagai Ahlul Bit ah. Ini yang menjadi masalah Jadi perbedaan di dalam hukum furo itu Hukum fari, hukum cabang, hukum pekih Sebenarnya tidak boleh kita jadikan sebagai landasan untuk mengatakan orang lain itu sesat Tidak boleh kita jadikan sebagai landasan untuk menyatakan bahwa orang lain itu pelaku A. Ah. Sementara dalam versi mereka Bid'ah itu ya selamanya dolalah. Mereka tidak mau mengakui adanya bid'ah asana, bid'ah sayyah. Pembagian dua ini mereka tidak mau mengakui. Akan tetapi mereka hanya mengakui bahwa bid'ah ya dolalah. Karena berlandaskan hadis pula bid'atin dolalah, wakulah dolah latin finar, ya. Jadi ini permasalahan yang sangat serius yang harus kita sikapi dengan bijak, kita sikapi dengan dewasa sehingga bagaimanapun juga ketika kita sudah tahu bahwa penyebab perbedaan pemahaman dalam hal ini itu adalah komentar Ibnu Temiyah di dalam menyikapi hadis yang sebenarnya menurut jumhurul ulama itu tidak ada kaitannya dengan urusan ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menarik benang merah Dari ragam pemahaman yang muncul diantara kalangan para ulama Ibnu Taimiyah ulama kita mengakui Ibnu Abdul Hadi juga ulama kita mengakui sama sekali kita tidak mengucilkan apalagi meremehkan sosok Ibnu Taimiyah sama sekali kita selaku orang biasa selaku mukolit ya ini tidak berani kemudian mengatakan bahwa Ibnu Abdul Hadi dan Ibnu Taimiyah Ini orang yang di bawah keilmuan kita tidak mungkin itu. Beliau ulama kelas hebat akan tetapi kita bisa mengkomparasikan membandingkan antara apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Hadi dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subuki dan juga aimatul mazahib al-arba'ah. Aimatul Majahib al Arba'ah, di situ menjelaskan bahwa secara umum ziarah ke makam Rasulullah itu adalah khairu atau afdulul kurubat sebaik baiknya takkorub ilallah dan bahkan ulama empat ini menyatakan adanya ejma' ulama terkait tentang kesunahan ziarah ke makam Rasulullah secara umum tidak menyebutkan adanya syaduri hal insya usafar atau tidak dengan pebergian yang butuh perjalanan yang panjang atau tidak tanpa menyebut itu berarti nek kapan kau terus ditambahi ora kena ziarah ning makam Kangjeng Nabi kanggone wong Jawa Merga wong Jawa iku mesti butuh perjalanan Panjang menuju ke makom Rasulullah Nggak bahaya Kau Rasulullah korak kena Padahal ulama mazhab papad Menyatakan adanya Ijma terkait tentang Kesunahan Meziharai makom Rasulullah Terlepas dari adanya Insya'u safar utawi mbutan Nah lalu kemudian Dari sini kita bisa mengambil benang merah Bahwa sebenarnya Hukum ziarah kubur secara mutlak Baik itu ke makam Rasulullah Atau keselain Rasulullah ya, Atau keselain Rasulullah Al-awliya wa sholihin ya. Itu banyak sekali di dalam redaksi-redaksi hadis Meskipun redaksinya berbeda-beda Bahkan di dalam kitab Tangvimul Mutanasir Minal hadis al mutawatir Punya Syekh Al-Katani Disitu dikatakan bahwa hadis Yang terkait dengan Perintah ziarah kubur secara umum Tidak hanya ke makam Rasulullah Ini secara umum Itu lafalnya Banyak sekali Yang berbeda-beda Bahkan saking banyaknya Ini dikatakan sebagai hadat tawatur Balagoh ada tawatur, ini redaksinya bermacam-macam, banyak sekali sehingga mutawatir tawatir. Tumpo-tumpo. Ada yang redaksinya, kuntu nahe tukum an zarotil kubur, alafa zuruha, fa'inahatulakirulakhirah. Barang siapa yang ingin berziarah kubur, maka berziarahlah Tapi jangan sekali-kali ngomong ngelantur. Nih ziarah kubur, jau ngomong ngelantur. Kilarangani kanjeng Nabi. Walah takulu, Maka nanti ada adab Atau etika di dalam berziarah Berziarah kubur yang nanti akan kita sampaikan Lalu kemudian Dari sini kemudian kita tarik Kesimpulan bahwa secara umum Ziarah ya Ini Kalau tidak mubah Ya mandu Tapi ketika melihat redaksi hadis Kuntunahai tukum anzharotil kubur Alafazurha Al ibahah ba nahi al amru ba danahilil ibahah. Lalu kemudian di situ ada tuzaqil akhirah berarti tidak hanya sekedar ibahah.